naiklah terima kasih teman-teman uh, yang segala online yang dirahmati Allah Mari kita mulaiismillah ambillahlah kalau-lah watailah eh uh, kita Mari kita lihat ya bi dalam kehidupan sehari-hari tem teman-tetemannya yang yang yang berbahagia semuanya uh, kita sering melihat tetangga kita teman kita kerabat kita dan sebagainya yang mereka itu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 Hiasan-hiasan uh, dinding, suponir-sponir yang dia miliki, itu bahkan anduknya pun juga, apa namanya, itu merupakan bagian dari lambang klop, klop yang yang dia cintai. Ya, karena betul-betul uh, senengnya terhadap bola, hobinya pada bola. Betul-betul <hums> cintanya kepada uh, pemain bola yang menjadi idolanya ah begitu juga kalau kita berbicara tentang orang orang eh, Jawa yang suga suka dengan gonik ya menganggap gunung Merapi itu sebagai yang keramat dan juganya ya menganggap, menganggap bak marican itu sebagai pawang yang sangat berjasa yang mungkin yang dipasang di dinding kamarnya juga mungkin gambare pupu bima energi rosok rosok bah marijan barangkali seperti itu ya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 kejang, petinju dan sebagainya. Nah, kita itu harusnya sebagai orang Islam itu juga seperti itu ya. Jadi orang yang suka kepada Muhammad Ali ya, ya petinju yang lekih daya dia ya. Kayaknya barangkali petinju juga seperti itu. Sehari-harinya seperti itu. Orang yang eh senang kepada Kalau nah itu atau mesti dan sebagainya, gayanya dia bikin beli itu gaya yang seperti itu. Ya. Yeah? Nah, kita itu kalau kita itu betul-betul mencintai Islam, Islam itu betul-betul bagian dari roh kita, kehidupan kita hari Ya mestinya ya, kita itu idola kita, kita lain kecuali ya. Yeah? Jadi para sahabat tentunya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 ringatnya rasulullah itu selesai sampai diserat kemudian dengan kaid rumantitus di waktu pawakal. Sama seperti itu. Ya. Nah, teman-teman uh, yang berbahagia, nah, kita itu mengalami mengalami dikrasi kecintaan kita kepada rasulullah. Ya tanya umat Islam seperti ini tidak begitu mengidolakan rasulullah. Ya. Rasulullah menumbuhkan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 Saat di Mekkah dulu, Bushoqian juga mengorganisir pasukan untuk menyerang Rasulullah. Tablang Badar, perang Uhud dan sebagainya ya. Nah, tetapi eh, kita melihat dari cara membaca, sendiri, kita menyaksikan bahwa ketika pernah Mekkah, saat Mekkah itu yang Bushoqian ya, itu akan gitu ya. Bahkan anaknya pun yang jadi perang mem memerangi Islam ya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 keibatan Rasulullah ya, itu harus kita dari sirah nabawiyahnya itu yang itu kita contoh da, dalam perilaku sehari-hari. Terhadis, atau riwayat berkenaan berbicara tentang masalah Rasulullah yang ludahi berkali-kali ketika berwudhu, berkali-kali ketika percuma. Tetapi kemudian ketika tidak ada yang meludah ketika lewat tempat yang sama, benar Rasulullah bertanya, kanan kiri ada apa? Dimana orang itu ternyata sahib?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 aspallah kamu terhadap uh, dusta karena dusta itu akan bawa kepada kederakaan dan keduragaan itu akan membawa ke neraka. jadi lisan pun mulut pun bibir pun akan tur kita baik nah kalau kita mengikuti tatanan Rasulullah, maka yang keluar dari mulut kita ya baik baik ya ketika kita berjalan kemudian terantuk jatuh pun ya tidak ijarat yang keluar ya tetapi betul-betul innalilah Ketika kita bersin, kita ucapkan Alhamdulillah. Yang lain pun juga akan menjawab dengan mendoakan, ya, Alhamdulillah. Mengganti mendoakan Yadikumullah, wa ya Ketika uh, lampu mati, kita mengucapkan innalillāh, kan, itu nah, Kemudian ketika lampunya hidup nabi, satu nyalakan, kita mengucapkan Alhamdulillah, dan sebagainya. Itu, itu mēs kata-katanya indah, mēs kādējā. Nah, tidak ada yang jelek sama sekali, ya.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 kalau kita berbicara di depan Rasulullah tidak yang tinggi mata yang keras dan sebagainya ya etika bagi kita semuanya kalau kita ini sebagai murid berbicara dengan gurus bicara dengan dosta bicara dengan kiaadi dia harus bicara dengan lemah lembut orang ta Uusta tapi ini getah-betak lain etika kepada orang tua juga seperti itu ditentunkan kita untuk mencapkan kata-kata yang lembut seperti itu ada tinggi dengan Nēnēja un – es duit es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es ya es es es es es es es es es es es es es es es es perbuatannya es es es es es es es es es es es es es es es es es es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 perbuatan sehari-hari nah memang dia itu orang baik. Begitu juga nampak dari amalnya yang baik. Di sini dikatakan sebagai amal sholeh nah, nah, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah oh. ya, wajar kalau amal kita tidak baik ya gitu. Nah, kalau uh, di dalam ayat 31 surat Ali itu Allah kemudian mengatakan bahwa Allah akan mencintai dan menyayangi perilaku mulia serta mengampuni dosa-dosa kita.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 Wāzāli kalpāhu lābīn Siapa yang taat Kepada Allah dan Rasulnya Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Lalu surga-surga Dikāl-surga-surga Wāzāli Dan itu adalah kemenangan yang besar Tidak sebaliknya وَمَا يَعْزِلْلَهُ وَرَسُونَهُ وَيَتَعْدَا قُدُدَوْا يُكِلْهُ نَرُمْ قُلِدَوْا وَلَمْ قَلِدَوْا Alang siapa yang dia tidak taat Kepada Allah dia dihukum narah kafir akan dimasukkan ke dalam neraka tepat di dalamnya neraka azabul mu'min dan baginya dia akan mendapatkan apa namanya azabul mu'min azab atau siksa yang menghinakan atau bilanjale itu ada di dalam surat an ayat 13 dan ayat 14 ya kembali ke persoalan semula teman-teman yang berbahagia karena kita sudah mempunyai ideola yang paling baik Ya, idolah yang paling baik dan bahkan terbaik sepanjang zaman ya panjang sudah ya Islam ini yakni Rasulullah maka kenapapa kita tidak menjadikan rasulul sebagai idola kita tetapi jangan sampai idola kita itu hanya adalah wujud sholawat nah, tetapi betul-betul seluruh aspek kehidupan ya bahkan boleh saja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 Uh, ada namanya, uh, kemanfaatannya dari firman Allah yang mengatakan syiru fil ardi komburu kaibaka na'adibatul muka zidin, berjalanlah kamu dan berhati bagaimana sudah orang-orang yang mendustakan ayat Allah, bagaimana kesudahan orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya nah kamu saja akan berhasil dengan tragis berhasil dengan menyengsarakan menghinakan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 Ya, kurang lebihnya sama seperti mengawin salak pondong itu Ya, kemudian Rasulullah e, menegur sahabatnya Kenapa kok kamu berbuat seperti itu, kawinan korma seperti itu Kenapa tidak kau biarkan e, alami saja kurang lainnya seperti itu Nah, sahabatnya untuk taat sekali kepada Rasulullah Kemudian tidak, tidak melakukannya lagi Ya, akhirnya dibiarkan, dikawinkan oleh angin, oleh alam, sebagainya begitu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 Ya, Rasulullah mengakui bahwa apa namanya orang lain mungkin lebih hebat daripada Rasulullah. Ini petani yang biasa melawan kurma lebih bagus daripada Rasulullah dalam hal melawankan kurma itu. Yang orang Jawa yang dia ahli membikin tempe lebih hebat daripada Rasulullah yang tidak pernah bisa membuat tempe. dia pandai membuat pesawat terbang, atau sains, atau rancang bangun pesawat terbang, tentu lebih hebat daripada Rasulullah di dalam aspek pesawat perkara itu.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 semua minuman yang memalukkan itu komper dan semua komper itu apa namanya haram hukum ya begitu juga tentangman kanan semua mau kanan boleh kamu makan, kecuali ini semua wanita boleh tahu nikahi kecuali ini sebagainya itu masalah kimnya seperti itu dan kemudian kalau masalah itu ya itu memang ada istilah ah. ya? Dalam ibadah adalah, adalah isti, istilah ah. 6, ada tapi yang itu ada ya dan dalil tipe idofiyah ada tidak tidak hakikiyah. Hakikiyah itu, hakiki pada derajatnya itu fitah. Artinya menurut betul-betul Rasulullah tidak pernah ada dalam sebuah konteks ibadah. Kemudian kok kita mengadakan itu berarti kita dalam hal konteks seperti itu itu Ya. Kemudian fitah itu adalah fitah yang terjadi karena penyandaran antara satu tuntunan dengan tuntunan yang lain. Ya.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 Uh, kemudian melihat di masjid, orang pada traweh Tetapi trawehnya kok imamnya Gaknya, ada yang bermakmum Ada, ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah Pantar-pantir dengan Padahal zaman Rasulullah itu tidak ada seperti itu Kalau Rasulullah seperti imam ya semuanya Bermakmum kepada Rasulullah Nah kemudian Apa namanya uh, Umar bin Watt, Umar Khadrat Mengendalikan seperti itu Jamaah diimami oleh seorang sahabat ya, Kalau tidak salah namanya Bapak apa ya kalau salahnya itu karena akhirnya semuanya bermakmum pada dia. Justru Umar itu mengembalikan seperti zaman Rasulullah dulu, tidak membikin syariat baru, ya. Kalau pada nama Umar kemudian nikmat ah di Ahadhi, kalau seba, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu bukan berarti bid'ah dalam masa syariah tetapi hanya hanya lughawi saja. Ya, secara syar'i dia tidak membikin aturan baru, bahkan dia mengembalikan ke aturan Rasulullah.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 terus no, luar ngiri no, no, mengatakan kuluti ta'tin do lala, wa kulut do lalatin kan gitu. Kalau ada tidak hasanah enggak ada, yang ku teksibata, bidaya, bidah, eh, itu semuanya do lalah. Kulu ta'tin do lalah wa kan gitu. Begitu kurang lebihnya eh mohon maaf yang tidak set pendapat, yang monggo saja kalau tidak set pendapat pengalaman Uh, kenyataan umat sekarang sekarangapaan seperti itu tidak sedapat ya kita saling menghormati jenda usah nyalalah-nyalakan tidak usah menje-jelekkan uh, yang lain berkependwat begitu Monggo yang yang ini pertamawat Monggo kita saling menghormati itu yang hilang di tengah hati di, di, di dalam hati umat Islam sekarang itu itu rasa upah uh, persaudaraan satu tubuh itu hilang sehingga kalau beda pendapat kemudian dianggap musuh dianggap car yang harus singkirkan dan sebagainya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 Nah, ini yang menjadi persoalan umat sekarang ini tidak terbiasa untuk selat apa namanya jamak kosor tidak terbiasa untuk mengambilluksho dari eh uh, musafir bahwa kemudian jadi sulit sendiri akhirnyanya kalau kita mempu memang, memang keluar dari koma kitaban kita itu berstatus bagi musafir kita akhirnyanya tidak takut untuk melakukan jamak kosor itu enak enak aja itu teringanan kalau kita tidak pernah mau mengamalkan y tekak takut terus umur itu tidak akan berani, pernah berani untuk jamak kosor itu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 Ya betul sama ya Umar di Jamal kan walaupun cara bertayamumnya sama, tidak ada tuntunan yang berbeda dalam konteks itu. Meskipun mandine beda karo wudune kan itu ya. Tapi sama. Tuntunia, seperti itu, ya. Gitu Mas. Jadi tinggal aja, rasa wedi. Kalau kamu kebetulan mimpi basah di, di Korea kemudian mau boleh, -boleh aja. Arman man salat-salat saya mampu butuh salat, saya mampu kemudian salat dan sebagainya, begitu seperti di zaman sekarang. Jadi terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lain tadi, eh lain ini. Tentang seputar Jumat, Iya, iya. mohon diterangkan syarat rukunnya khotbah Jumat. Dan mohon dijelaskan urutan dan bacaan yang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 eh roda khota itu tidak wajib bagi dia haram itu kalau wajib sudah pasti dia dibiarkan du untuk mendengarkan poskah hidungan itu nah karena sunnah ya sudah aja tapi jangan kemudian kita ngebalikking gampang ke ngenteng ya ahmit bodba ya ngguaai entah nek sayaraf ba komat makanji itu banyak juga orang yang seperti itu tetapi kita sebagai orang Islam yang menjadikan menjadiptkan sebagai idola teladan dan sebagainya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 ah mukminu aqu <akul Allah> mm mukfik media dia mesinnya ya inna <mukminu navi numbers> al mukminu gitu ya mestinya al muslim muslim dan sebagai yang seperti like itu ya jangan kemudian kitangeai hanya karena beda pemahaman hanya karena beda pendapat kok kemudian kita saling berseberangan saling ketenteng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 ada jamaah itu adalah ada imam ada makmum nah, kalau menga kalau memak makmumnya satu ya satu itu nggak ada nggak ada masalah kan gitu bahkan peulat dulu aja mau terpaksa salat sendiri boleh ya pos uh, sendiri kan mengatakan al jumat itu wajipun ala kuli muslim pri jamaatin ilah hartbaatan Bang gitu jadi yang namanya salat jumat itu Wa -hakun wajibun, gitu Hak betul-betul wajib, merupār kewajiban, yang benār, e, bagi setiap orang Islam dalam keadaan berjamaah, ilā arbaatan, kecuali bagi empat orang, empat kelompok, yang pertama, Abdun ya eh, Alhamdā, saya kemudian Imrātun, kemudian, apa namanya, wanita, kemudian Shofiyun, dan anak-anak, dan kemudian Maridun, orang yang sakit, orang laki-laki yang sakit, dia sholat di rumah sendiri, sholat jumātnya, tetap sah.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 Jadi, di diantara 6 atau 7 orang itu sendiri yang tiga tidak menjamak uh, dengan asar tapi yang lainnya itu menjamak tidak ke masalah ini uh, tiga dan lima dua berarti lima ya nah, sekira lima orang hanya lima orang itu lima orang kami dari mta ada tiga orang kemudian yang lain itu dua orang tergantung telah jumlah dis situ satu imam empat makmum gitu gunam rombohon yang lain eh uh, itu eh uh, kita ngapal ketika salat tarawih itu itu mas ya eh ini Jumat okay. salat Jumat itu tidak boleh dijamak dengan Asar, yeah, Iya, menjamak Jumat dengan Asar. Prakir, tati, stavre, pertaman, Jumat itu yang beda dengan salat Kalau seolah Jumat itu ada jamak kosor, kalau uh, jamak adeta ya, nah, kalau seolah Jumat itu tidak ada tuntunannya menjamak dengan asar sama sekali, kecuali saat wukup di Padang Aropah. Ya. Perlu paham bahwa saat wukup di Padang Aropah itu hukumnya yang di tempat wukup itu berbeda dengan yang di luar wukup. Kalau yang wukup di Padang Aropah itu memang tidak boleh puasa Yang di luar Arafah tidak menghukum, itu diperintahkan untuk disenakan untuk kuasa. Nah, maka wajar saja kalau di yang berbeda, hukum itu kebetulan hari Jumat di, kos ya, di jarak kosong dengan asar, nah, di situ ada, gunanya. tapi cuman sekali itu saja. Dan itu juga itu di, di padang Arafah, hanya spesial seperti itu. Nah, dari dasar itu, ah, orang kemudian menganggap ada ah, sekelompok ulama yang ah, mereka itu berpendapat,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 berhubung banyak yang baru mungkin pengetahuan mereka tentang pelajaran pada malam hari ini banyak yang baru mendengar berhubung waktu ya yang, berhubung betul. waktu yang sudah malam mungkin pengajian pada malam hari ini bisa diairi Iya Monggo apa namanya kurang lebihnya saya minta maaf teruslah beristiqomah di dalam mengaji sedikit demi sedikit